Umat Islam yang sudah ada azan Sudah dengar azan tapi tidak solat menunda Bagaimana di hadapan Allah Allah SWT berhimpin dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitan rojim Fawaidun dilmusallin Alladhinahum ansalatihim sahun Kecelakaanlah, kehancuranlah, kebinasaanlah, kerugianlah Bagi orang yang solat Loppa bisa orang yang sholat dapat kecelakaan. Kata Allah. Sahun. Mereka yang suka menunda-nunda sholat mereka. Bapak Ibu sekalian kalau sholat aktivitas apapun tinggalkan. Tinggalkan langsung. Saya Allah kalau lagi meeting di Jakarta. Bahkan sampai pernah meeting dengan bisnis yang cukup besar keuntungannya. Kemudian pas azan saya bilang maaf. Ini waktu azan saya mau sholat. Dihormatin. Bahkan ada non muslim yang hadir. maka saya tinggalkan. Kita lihat kemarin perilaku Raja Salman di Saudi, kedatangan Obama dari Amerika, azan asar, lagi menjemput, menjamu tamu negara. Dia bilang, maaf saya mau sholat asar. Ditinggal sama dia. Pergi sholat. Kemuliaan seorang muslim di sholatnya. Dan sholat itu berapa lama sih kita kerjain? Absen itu. Saya tanya kalau teman-teman di sini, kalau dipanggil sama atasannya, kira-kira langsung dijawab nggak? Jawab. Allah SWT panggil, Hay ala solat, haya solat, haya ala falat, menuju kepada kemenangan, kita tunda, ngapain tunda? Sampai saya kemarin di Melbourne dan Sydney, di Australia, atau di undang ceramah, ada teman-teman yang bilang, Ustaz, kami kerja sama orang non muslim, kami kalau minta waktu khusus salat tidak dikasih, saya tanya, Anda kalau ini ini masalahnya kenapa kerja sama orang muslim lebih baik memang kerja sama muslim gitu kan apalagi tempat yang kita leluasa bisa ibadah tapi pertanyaannya seperti itu lalu saya bilang Anda kalau ke kamar mandi diizinkan nggak? diizinkan berapa menit bebas susah. tentu selesaikan hajatnya gak mungkin orang buang air besar buru-buru gitu kan lalu saya bilang sama halnya Anda nggak usah bilang pergi salat masuk kamar mandi wudhu, memang masjid tidak ada di sana susah jauh sekali Tebarin sejadah, walaupun cuma di gudang, di pinggir, rak, gang, sholat. Jangan tunda. Dan itu waktunya bisa lebih pendek daripada orang kamar mandi. Maksud saya gini, dalam keadaan seperti itu pun masih bisa sholat. Apalagi kalau lowong gitu. Cuma karena ada kerjaan di komputer, tinggalkan 5-10 menit saudaraku. Absen kepada Allah, diberkahi hidupnya. Dan subhanallah, setiap orang sholat di awal waktu pasti hatinya lebih plong, tenang. Dan pahalanya lebih besar.